Mitra bisnis baru-baru ini salah satu pembicara dalam diskusi yang ditayangkan media elektronik nasional menyarankan agar segenap elemen bangsa berani menerapkan azas pembuktian terbalik untuk meredam maraknya korupsi di tanah air, agar payung hukum yang tersedia melalui undang-undang pencucian uang bisa dijalankan secara konsekuen. Di sisi lain, Kwi Kiyanki berpandangan, meski payung hukum untuk pembuktian terbalik memang ada, Namun itu semua hanya teori di atas kertas yang sulit untuk diimplementasikan, seperti yang telah terjadi dalam kasus Bank Century. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, seandainya asas pembuktian terbalik benar-benar diterapkan secara konsekuen, apakah kondisi itu bisa menciptakan efek takut kepada aparat pemerintah untuk berkorupsi? Ya itu bisa dalam hal yang sudah jelas. Jadi misalnya eh uh, Kayus Ini kan sudah terang-terangan Anda punya punya duit seperti itu dapatnya dari mana, gitu kan? Nah, dalam hal ini Kayus saya kasih contoh yang ekstrem. Dia mengatakan dia tidak mengatakan, "Oh, ini memang milik saya yang sangka kan." Dia bahkan saya disuap. Dan yang menyuap saya 151 perusahaan, ini daftarnya, gitu kan, kepada Majelis Hakim Satupun dari perusahaan itu yang di, tidak ditanya. Sampai Gayus marah. Lu ini gimana? Angkat saya lah menjadi asisten RC Kapolri atau asisten Jaksa Agung. <gih> Menghina majelis hakim seperti itu. <gih> Udah kacau balau kan. Kok bicara mengenai pembuktian terbalik itu jadi teknis-teknis-teknis teoritis dari textbook yang diambilin yang nggak ngerti dunia nyatanya gimana gitu. Lantas seperti apa Bapak menilai wacana yang dilontarkan narasumber dari ICW yang meminta agar sumbangan kepada partai politik dibatasi guna meredam maraknya korupsi di kalangan anggota parpol? Itu kan ngomong kosong kan. Sumbangan itu dibatasi atau tidak? Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya bagaimana? Berarti terus diaudit kas partai. Betul-betul diaudit itu. Ini dari mana, ini dari mana, ini. Begitu banyak jalan untuk menyembunyikan. Nah, seperti apa contoh jalan untuk menyembunyikan itu, Pak Kwi? Ya, kadang-kadang kan sumbangan diberikan dalam natura. Pokoknya gedung ini perbaiki, gitu kan. Ini akan ada kongres di sana, bayarin, gitu kan. Hotelnya, kan gitu. Bagaimana, nak batasi jadi susah lah. Teori-teori melulu. Penyakitnya itu sudah begitu parahnya. Itu sudah tidak bisa ya, yang begini, yang begitu, tidak tapi tidak bisa begitu lagi, jadi sudah rusak sama sekali, sudah. <guluh> iya, menurut saya ya mentalnya dibikin baik. Demikian Quickiangi. Saya Dinda Natasha.